Mitra bisnis Kwi Kiangi berpandangan upaya-upaya untuk melakukan penyelamatan APBN dari praktek korupsi dan penghematan penggunaannya dengan memangkas birokrasi sesuai dengan kebutuhan agar pemerintah mendatang bisa memiliki cukup dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur hingga tidak perlu bergantung pada peran swasta untuk mengadakannya tidaklah mudah di level implementasinya. Mengingat reaksi keras maupun lunak terkait pemberlakuan kebijakan itu pasti akan bermunculan sehingga negara membutuhkan pemimpin yang tegas bahkan bertangan besi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas pandangan ini, segera kita berbincang dengan Kuy Yandi. Baik Pak Kuyk, kedua Capres dalam paparan visi dan misi beberapa waktu lalu memiliki pandangan yang berbeda soal ketegasan terhadap pemerintah daerah. Capres yang satu mengandalkan peran rakyat untuk menjadi penekan bagi penguasa daerah, sementara Capres lainnya mengandalkan mekanisme suplai keuangan dari pusat kepada daerah sebagai sarana untuk menekan. Apa pendapat Bapak? Ya, dua-duanya tidak terlampau realistis, ya tidak realistis dua-duanya. Kalau menggunakan rakyat itu bagaimana? Jadi rakyat disuruh menekan pemerintahnya padahal pemerintah pemegang kekuasaan. Pemerintahlah yang harus memaksakan. Nah, terutama, lebih terutama lagi, rakyat yang pendidikannya kurang. Bagaimana bisa diyakinkan? rakyat itu kalau dalam keluarga ibarat anak yang belum dewasa apakah ke, apakah ke keinginan rakyat itu bisa bisa dipangketkan bisa dipangketkan atas pemahaman dan keyakinan tapi Pak jika kita bercermin pada filosofi fox populi fox day bukankah suara rakyat harusnya didengar oleh seorang pemimpin ya ya betul akan lah. tetapi sekarang kenyataannya itu bagaimana membangkitkan rakyat oleh karena sudah terbuka. Bahawa rakyat itu disuruh apa-apa tidak -apa, mau. Rakyat yang miskin tidak mau kan. Mereka mata ini tak adil, kok. Saya disuruh apa. Mereka sudah tidak berdaya. Berpikir untuk untuk men mengentas kendirinya sendiri tidak berdaya. Nah. Bagaimana jika ketegasan itu diimplementasikan melalui mekanisme suplai keuangan pusat kepada daerah? Ya lucu. Oleh karena itu kan dia mata reward and punishment kan. Jadi kalau nggak mau nanti dipotong. Ini yang pernah potong DPR kok bersama-sama dengan pemerintah. Yang pernah menggantikan APBN kan kan sama-sama kan dengan DPR itu satu. Kedua, kalau itu dilakukan, misalnya ketika harus diberi panis, kan Kasobalo, Baik. sudah di akan akan bekerja ini ada anggaran anggarannya tahu-tahu ditarik. Demikian Kiki Anggi, Beni Ramadi, Pas FM.